Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Selasa 1 Januari 2019 dibacakan Ilham. 3 warga Jenep meninggal dalam kecelakaan becak motor kontra bus. Dunia ragukan Indonesia terkait tsunami Selat Sunda. Korban banjir Agara pindah ke pengungsian. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe.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 Tabrakan terjadi antara becak motor sumo dengan bus Kania CV Sanura. Dalam musibah tersebut, tiga warga jenip selaku pengemudi dan penumpang becak motor meninggal dunia, dan seorang lainnya mengalami luka berat. Tiga korban meninggal dunia yaitu Ad Bahri, 17 tahun, pelajar warga desa Matang Nibung selaku pengemudi becak sumo tanpa nomor polisi. Kemudian penumpang beca atas nama Khairul Azmi 17 tahun, warga Desa Kedejenip, Syahril Fuad 15 tahun, warga Desa Tufah Jenip juga meninggal dunia. Sedangkan satu penumpang becak lainnya atas nama Hidayatullah 15 tahun, warga Desa Menasa Ketapang Jenip mengalami luka berat. Kapol Respiran AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK MSI melalui kasat lantas AKP Joko Kusuma Dinata kepada Serambi FM mengatakan Bus Kania CV Sanura dikemudikan Ramadan 53 tahun warga Desa Garut Indrajaya Pidi datang dari arah Medan tujuan Banda Aceh. Setiba di kawasan itu satu unit becak merek sumo datang dari arah berlawanan. Setiba di tikungan diduga melaju terlalu ke kanan melewati marka jalan sehingga bertabrakan dengan bus. Sederalun Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada 22 Desember 2018 menjadi sorotan dunia. Peristiwa tersebut bahkan memicu keraguan dunia terhadap Indonesia dalam aspek kesiapsiagaan. Seismolog di University of Stampton, Stephen Hicks, dikutip CNBC Indonesia dari Retours Indonesia, telah menunjukkan kepada seluruh dunia sejumlah besar sumber yang berpotensi menyebabkan tsunami. Ia mengatakan diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami kejadian yang tidak terduga itu. Kejadian itu dinilai sejumlah pihak menjadi seruan untuk meningkatkan penelitian tentang pemicu dan kesiapsiagaan tsunami. Beberapa pakar bahkan telah melakukan perjalanan langsung ke negara-negara Asia Tenggara untuk menyelidiki apa yang terjadi. Sebagian besar tsunami tercatat dipicu oleh gempa bumi. Tapi kali ini lutusan Gunung Anak Krakatau menyebabkan kawahnya runtuh sebagian ke laut saat air pasang. Hal itu menimbulkan gelombang setinggi 5 meter yang menghantam daerah pesisir padat di Pulau Jawa dan Sumatera. Selama letusan diperkirakan 180 juta meter kubik atau sekitar 2 3 dari gunung anak Krakatau yang berusia kurang dari 100 tahun runtuh ke laut. Sialnya letusan itu tidak mengguncang monitor sismik secara signifikan sehingga tidak adanya sinyal sismik yang biasanya terkait tsunami menyebabkan BMKG semula menyampaikan melalui Twitter tidak ada tsunami. Kederalun sebanyak 54 kepala keluarga atau sekitar 207 jiwa korban banjir bandang, desa Natam Lama dan Natam Baru kecamatan Bandar Aceh Tenggara harus pindah ke pengungsian atau ke rumah famili karena rumah mereka hanyut dan rusak akibat banjir Jumat malam kemarin. Penghulu Kute Natam Baru, Rudi kemarin mengatakan saat ini rumah rusak diterjang banjir bandang sebanyak 20 unit rusak berat dan 15 rusak ringan dengan jumlah pengusian 138 jiwa, terdiri atas 64 laki-laki dan 74 perempuan. Menurutnya saat ini arus transportasi darat agara Gayulues mulai normal setelah pihak BPBD Kutacane dan GFM Kutacane membersihkan material bebatuan dan kayu gelondongan serta tumpukan sedimen. Tapi kendala saat ini kebutuhan makan untuk korban banjir tidak tepat waktu sehingga memunculkan persoalan serius aparat TNI, Polri, dan Relawan membersihkan lumpur, material bebatuan, kayu gelondongan, dan puing-puing banjir bandang di pemukiman penduduk. Sementara itu di desa Natam Lama, menurut staf BPBD Agara, jumlah rumah rusak sebanyak 14 rumah dari 19 kakak dengan rincian rusak berat dihuni oleh 67 jiwa. Menurutnya korban banjir terlambat makan karena kebutuhan nasi harus dibungkus terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan, termasuk yang mengungsi di rumah famili. Sudara lalun Aceh Tenggara ditimpa musibah kebakaran. Peristiwa kebakaran itu terjadi di desa Kuta Buloh Botong, Kecamatan Lawe Bulan, Agarage, menyebabkan dua rumah terbakar kemarin pagi. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun kerugian material ditaksir seratusan juta rupiah. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutacane, Ramisin, kemarin mengatakan dua rumah terbakar di desa Kuta Buloh Botong, Kecamatan Lawe Bulan, Mereka sempat menurunkan dua mobil pemadam kebakaran dan dibantu masyarakat menyiram bangunan tersebut. Namun api dengan cepat menjalar dan menjilat bangunan, sehingga satu unit rumah hangus terbakar dan satu rumah lagi terkena bagian dinding dan sengnya. Musibah kebakaran itu langsung ditinjau Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Rahmat Hardeni Yanto Eko Saputro SI KMSI, Kapolsek Lawi Bulan, beserta anggotanya dan pihak terkait lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sederalun, kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar semakin parah di pantai barat Aceh meliputi Aceh Barat dan Aceh Jaya. Pasalnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang dihentikan sementara pasokan solar subsidi oleh Pertamina ternyata berjumlah 5 unit. Dengan rincian 3 unit di Aceh Jaya dan 2 lainnya di Aceh Barat. Amatan Seram BFM hari minggu kemarin, dari 4 SPBU di Aceh Barat, hanya 2 SPBU yang masih melayani pembelian solar subsidi untuk kendaraan, yakni SPBU Kuta Padang dan SPBU Suak Raya. Sedangkan SPBU Manekro dan SPBU Pinang sudah distop pasokan solar subsidi selama 2 pekan terakhir. Dampak tidak beroperasinya 2 SPBU itu menyebabkan 2 SPBU yang masih menjual solar di serbu masyarakat, sehingga terjadi antrian panjang, baik oleh mobil penumpang umum jenis L300, mobil pribadi, dan kendaraan lainnya. Situasi ini bisa dimaklumi mengingat harga solar subsidi jauh lebih murah dibandingkan solar non-subsidi atau Dex Light. Sedara lun puting beliung, petir, hujan lebat, dan angin kencang berpotensi terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah Provinsi Aceh pada Januari 2019. Berdasarkan perakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Malikus Saleh Aceh Utara, perakhiran cuaca itu akan terjadi dari kota Langsa hingga bener meriah. Melalui grup WhatsApp Info BMKG, Kepala BMKG Malikus Saleh Nasrul Adil menjelaskan gejala-gejala alam bila akan terjadi puting beliung, angin kencang, petir, dan hujan lebat. Ia berharap bila melihat gejala-gejala alam seperti itu, masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan. Dirincikan jika panas di pagi hari sangat terik kemudian dilanjutkan mendung siangnya serta menjelang sore ikut terbentuk awan seperti gunung menjulang tinggi maka sore harinya berpotensi terjadi petir dan puting beliung. Lalu jika warga melihat ada bagian cakrawala tertutup sebagian dengan awan mendung hitam dan di bagian yang lainnya cerah, terang dan hangat sekali maka di posisi antara keduanya berpotensi terjadi petir dan puting beliung. Khususnya untuk nanti malam, Loks Aceh Utara, dan Biren diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Sedangkan untuk wilayah Aceh Timur, Langsa, dan Bener Meriah akan terjadi hujan sedang. <SILENCIO> alun Ustadz Abdul Somad LCMA semalam dijadwalkan mulai pukul 21 menyampaikan tablik akbar di kota Langsa. Amatan seram BFM selepas waktu sholat maghrib, masyarakat setempat baik dari Langsa maupun dari Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan daerah lainnya ...mulai ramai berbondong-bondong datang ke lapangan Merdeka Langsa... ...menyaksikan tablik akbar uas. Bahkan sejak pukul 17, masyarakat dari luar daerah... ...sudah berada di alun-alun pusat kota Langsa. Dan memasuki magrib, sebagian mereka menunaikan salat di tengah lapangan... ...dengan membentangkan alas yang telah mereka bawa. Sementara musola yang letaknya bersebelahan dengan lapangan merdeka... ...tidak cukup menampung jamaah menunaikan salat magrib. Pihak panitia telah membentangkan pembatas berupa pagar besi tepat di tengah lapangan menghadap tribun utama guna memisahkan pengunjung pria dan wanita. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita pagi edisi Selasa 1 Januari 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram at Serambi FM. wassalam.